Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walahu wa man ittaba'ahu da'ilayawin al-Qa' Wa ashahadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'duhu Kita melanjutkan kembali Membaca kitab Iktikot A'immatu ahli Hadis Dan tadi kita sudah menyampaikan salah satu prinsip diantara prinsip ahli sunati wal jamaah menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kelak bisa dilihat di akhirat tetapi tidak bisa dilihat di dunia dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat tidak akan menampakkan diri di hadapan orang-orang kafir dan sudah kita nukirkan ucapan Imam Syafi'i walamma hajaba qawman Bisaqatin minhum ala Ama wallahi Muhammad ibn Idris asy Tatkala Allah menghijabi dirinya dari satu kaum karena benci, itu menunjukkan Allah menampakkan diri pada satu kaum karena rida. Kalau seandainya asyafi'i tidak meyakini dia bisa melihat Allah di akhirat, dia tidak akan sudi beribadah kepada Allah di dunia. Wa min dan itu semua diyakini dengan tanpa ada keyakinan tajsim untuk Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu memiliki jasmani, memiliki jasad ataukah tidak? Ini adalah sebuah ucapan yang global yang harus dirinci. Kalau dikatakan Allah tidak memiliki jisim, Allah tidak memiliki jasad, artinya Allah tidak punya tangan, Allah tak punya wajah, Allah tak punya mata, Allah tak punya kaki, maka ditolak itu. Maka itu ditolak. Tetapi kalau yang dimaksud tajsim di sini Seseorang menetapkan Allah memiliki sifat-sifat yang diterangkan dalam Alquran dan Sunnah dengan tanpa menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk maka tajasim di sini harus diterima. Walakin jalla wa tetapi mereka melihat Allah bi ayunihim dengan mata mereka langsung. Alama yashau bila bilakayfin. Ya berdasarkan kehendak Allah dan tidak boleh bagaimana ya kita membagaimanakkan. Tetapi di dalam hadis yang tadi kita bacakan Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada waktu purnama. Kata para ulama yang diserupakan di sini adalah tasbihul kaifiyah. <tuh> La tasbihul mar'i menyerupakan tata cara melihatnya bukan menyerupakan objek yang dilihat kalau yang diserupakan objek yang dilihat berarti wujud Allah seperti bulan tetapi yang diserupakan adalah tata cara melihat ya kita melihat Allah di atas sebagaimana kita melihat Allah di sebagaimana kita melihat bulan latudmu nafirqy kalian tidak akan berdesak-desakan satu sama lain nah prinsip ini ditolak oleh para ahli Bidah ya, dengan berbagai macam syubha. Di diantaranya mereka berdalil dengan Firman Allah di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Lantaroni, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini angdurilaika kalalantaroni. Allah tampakkan dirimu kepada aku, aku ingin melihat engkau. Katakanlah engkau tidak akan bisa melihat aku. Kemudian disebutkan uh, anggapan bahwasanya lan apa itu lan? Lan itu adalah untuk menafikan secara apa namanya selamanya begitu ya. Lan itu maknanya engkau Musa tidak akan mampu melihat Aku selama lamanya karena Allah menggunakan lan, lan taroni. Tetapi ada kata-kata selain lan yaitu lam, gitu ya. Tapi kalau lam tidak bisa, tetapi akan bisa pada Satu saat yang lainnya Tapi lan Itu tidak akan bisa Selama-lamanya Nah ini anggapan ini Anggapan yang tidak benar sama sekali Kenapa ada yang bisa kasih jawaban <tuh> Kenapa demikian Karena di dalam memahami Dalil ini kita tidak cukup Berbekal dengan modal bahasa saja tidak cukup berbekal dengan modal bahasa saja. Kenapa demikian? Orang yang ngotot dan fanatik dengan kaidah bahasa saja, dia akan terkecoh oleh subuhat yang dilontarkan oleh James Riyadi. Ya, Jamas Riyadi itu membawa kaidah bahasa yang mengatakan nahnu itu artinya apa? Artinya kami, artinya jamak. Berarti Allah itu banyak. Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu fanatik dengan kaidah bahasa, tetapi kita hendaknya fanatik kepada dalil. Kalau kaidah bahasa bertentangan dengan dalil, mana kita ambil kaidah bahasanya apa dalilnya? Dalilnya, karena kaidah bahasa itu terambil dari dalil, masa kaidah yang terambil dari dalil lebih kita dahulukan daripada dalil itu sendiri? Itu sesuatu yang aneh. Yang kedua, anggapan bahwa lan itu yufidu ta'bib Lan itu memberikan faidah selamanya tidak akan pernah bisa ini dibantah sendiri oleh para ulama ahli bahasa diantaranya oleh Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah, Alfiyah. Ibnu Malik beliau mengatakan warronafi muabbada falkadu washu fada kata beliau barangsiapa berpendapat bahwa lan itu lit ya tidak akan pernah terjadi selama lamanya maka ucapannya itu tolak dan bantahlah dia padahal beliau seorang ulama ahli bahasa dan bait ini dinukil oleh banyak sekali para ulama kita diantara antaranya dinukil oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Uthaimin jadi kata-kata orang ahli bid'ah Allah tak akan bisa dilihat selama lamanya itu tertolak menurut kaidah bahasa itu sendiri itu itu subhan Hmm, tidak benar Kaum muslimin rahimani wa rahimahkumullahu wa Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada subhat lain lagi Yaitu dengan membaca ayat wa huwa ya. Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan Tetapi Allah lah yang meliputi pandangan-pandangan Pandangan manusia tak akan mampu melihat Tidak akan mampu meliputi zatnya Allah Seperti itu ayatnya. Terus bantahnya bagaimana? Yang ditolak oleh ayat tadi adalah al-idrok, bukan ruyah. Paham? Ruyah itu melihat, tapi kalau al-idrok itu melihat dari segala sisinya. Mungkin tidak melihat Allah dari segala sisinya. Tidak mungkin, karena Allah itu sangat besar sekali. Antum mungkin tidak lihat bulatan bumi itu dari segala sisinya. Bisa tidak? melihat bulatan bumi dengan segala sisinya, tidak bisa padahal itu baru makhluk Allah ya, tetapi melihat Allah ya bisa lah jadi tidak ada pertentangan antara ayat tadi dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah, karena prinsip ahli sunnah wal jamaah itu muncul dari dalil dari Al-Quran dari sunnah, dari ijma' dari kias yang sahih Jadi tidak akan mungkin ada pertentangan. Maknanya, setelah kita mempelajari kitab ini yang berisi prinsip-prinsip sunnah, satu ketika kita belajar kepada orang dia itu ngomong ngalor ngidul ngetan mulon ke atas ke bawah samping kanan samping kiri, tapi ujung-ujungnya menolak prinsip ini, segera tinggalkan dia. Meskipun dia orang hebat, meskipun pengikutnya banyak, meskipun hafal hadis sampai sepojok-pojoknya dihafalkan semua. Ya, tetapi kalau dia menyelisih prinsip ini Wajib untuk ditinggalkan Ya pojok kanan, atas, pojok kiri, bawah Diapalagi semua <tuh> Dan kita melihat Akhir-akhir ini juga Nanti kita akan sebutkan Ketika sudah datang pembahasannya saja <tuh> Ben penasaran Besok ben tekok <tuh> nek Penasaran lah semulia Lemes aku rambar geng <tuh> Dedi, "Tidak mengikuti daurah sampai selesai." Wayang yang selanjutnya Imam Abu Bakar al-Ismaili mengatakan, "Innal imanakaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, wama dan pengetahuan. Yazidu bi ah akan bertambah dengan ketaatan, wayang kusubil maksiyah dan akan berkurang dengan kemaksiatan." Wa man katsurat ta'atuhu barang siapa banyak ketaatannya azyadu imanan dia lebih bertambah keimanannya lebih banyak keimanannya lebih kuat keimanannya mimman huwa dunahu fi ta'ah daripada orang yang sedikit keimanannya karena Syeikhuna Hamad bin Muhammad al ansari adalah Syekh Hammad al ansari o mendefinisikan imani dengan definisi yang mudah untuk diingat. Iman itu adalah komsulunat. Iman itu adalah lima nun. Nun yang pertama tasdikun bil janani. Nun yang kedua ikrarun bil lisani. Nun yang ketiga amalun bil jawarihi wal Nun yang keempat Yazidu du bitoratir Nun yang kelima yan kusubitoratir saytani. Jadi iman itu lima. Nun, iman itu adalah keyakinan dalam hati Ucapan dengan lisan Kemudian Amal perbuatan Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan Kemaksiatan Ini menyelisihi prinsip-prinsip madhab sesat yang lainnya Kelompok-kelompok sesat yang lainnya Seperti murjiah meyakini iman itu Ya amal itu tidak termasuk dalam bagian dari Keimanan gitu jadi asal seseorang sudah memiliki keyakinan dalam hati dan mengucapkan syahadat nggak beramal pun juga nggak apa-apa itu apa ajaran sesat mur murjiah ngobokoklah jilbapan mbak alah yang pentingnya hati ini apa yang pentingnya syahadat tarutang ke teparu rukun seorang jilbapan yorapopo jilbapan yang gurumutil tempe yoranenggunane nah itu adalah prinsip ajaran apa murjiah itu dalilnya mana in la yang duru ilah aja sadikum walla Walakin suariqum walla king yang duru ilah kulubikum, oh, punya dalil mereka Allah itu sesungguhnya tidak melihat kepada jasad dan rupa-rupa kalian. wahiki uang yang ganteng, iki ayu, kira patek, iki lemuireng, cendek misen. tidak digagas oleh Allah, Allah tidak melihat itu semua. tetapi Allah yang duru ila kulubikum melihat kepada hati kalian. jadi yang penting hati ini apa? Masalah jilbaban orang-orang rasa digagas Itu Itu kan urusan masing-masing Urusan dalam negeri Tidak usah ikut campur Nekku rapingin tonton aku yang meremah selesai Kata dia, padahal hadis ini Dipotong, ada tambahan hadis Yang tidak dibaca Yang lengkap Versi lengkapnya adalah وَلَكِنْ يَنْ دُرُوِيْلَا قُلُوبِكُمْ وَأَمَلِكُمْ Ini amalikumnya nggak dibaca. Tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amal-amal kalian. Pakai jilbab itu merupakan amal soleh. Kalau nggak pakai jilbab, ya Allah gak. Tidak, apa namanya? Memandang dia sebagai seorang yang beriman. Seperti itu. Hanya tadi ada orang jilbaban, nyolong. Jadi nah, kalau ada wajib bapak nyolong jur kita terus ngancang gujil gitu ya nggak nggak betul seperti itu ya kok niru kok seng yelek niru yang buanin gujil bapak orang nyolong ya itu diru kok niru kok gujil bapak nyolong <laughs> itu tidak tidak apa namanya tidak apple tu apple katanya saya bacanya apple tu apple tidak betul ya dan itu adalah merupakan ajaran murjiah Jadi sebetulnya yang paling murji'ah di negeri itu orang-orang liberal. Ya syariat Islam semua dibapa, sing penting atine apik. orang ganggu gawe liyane. Tapi kok mereka rajin ganggu umat Islam ya? <tuk> orang liberal tuh semuanya dibela kecuali umat Islam. jari ora ganggu. Kok ngurusi Islam. Ada jenggot ya panas. Ada orang pakai cadar ya ribut gitu. Mau hidup kok dibikin susah, makan bakso aja pakai cadar, makanya tidak dibiak-biak di, <guluh> di sesel, sesel Kenapa harus merepotkan diri seperti itu? kok ente kok geger, yang pakai cadar aja enjoy kok. Kamu sing nyawang, rapengin nyawang buat merem gitu. <guluh> <guluh> itu kaidah mereka toh, rapengin nyawangi meremok, perasaan kok kian rusak. <guluh> itu prinsip akidah murjiah, yang aneh itu di zaman sekarang akidah murjiah ini dipahami dengan pemahaman yang kosir pemahaman yang rusak pokoknya ada ustadz tidak mau mengkafirkan pemerintah eh, murjiah itu sampai ada kitab jenis imta'un nadhar yang menyejukkan pandangan firat ala subhat murjiah asr untuk membantah subhatnya murjiah masa kini yaitu setiap orang yang tidak mau mengkafirkan penguasa maka dia adalah murjiah jadi orang yang paling sering mendapat tuduhan irja itu ahli wal jamaah, salafiyin, karena mereka tidak mau mengkafirkan pemerintah dan itu definisi dapat dari mana? <gülüyor> definisi murjiah nggak mau mengkafirkan pemerintah berarti irja seperti itu, ya, tidak benar ya? <gülüyor> Tetapi irja itu yau akhirul an musamal iman, mereka mengeluarkan amal itu dari cakupan keimanan. Maknanya iman itu hanya cukup lisan dan keimanan di dalam hati amal itu tidak penting dan tidak termasuk iman. Jadi ujung awal dan akhir dari irja itu mereka menolak pertambahan dan pengurangan iman dengan ketaatan. Lalu Ali Sunnah mengatakan semakin taat semakin bertambah imannya, semakin maksiat semakin merosot keimanannya. Ya, makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan barang siapa mengatakan ali imanu yazidu wa yanqus maka dia telah berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, orang yang hanya mencukupkan diri ber apa namanya, ee, meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan kalimat syahadat dan tidak usah beramal itu seperti akidahnya siapa tuh? Kira-kira, um, ada keinginan, keyakinan dalam hati, ya berikrar, meskipun tidak beramal nggak apa-apa itulah kira sesat ada pulang lebih sesat dari itu iman itu hanya ma'rifatun lebih. iman itu hanya sekedar pengetahuan di dalam hati lah kalau sekedar pengetahuan di dalam hati iblis itu tahu enggak kalau Allah itu ada iblis itu beriman menurut kelompok ini na'udzubillah min zalik iblis termasuk juga Fir'aun hatinya Fir'aun ngerti kalau Musa itu bener Allah itu ada tapi dia sombong tidak mau berikrar kafirlah. Ya, Abu Thalib itu juga ngerti nggak kalau Allah itu benar, Nabi Muhammad benar, dakwah yang dibawa beliau benar. Ngerti. Dia mengatakan wa laqad alimtu anna Muhammadin min khairi bashariyah. Saya sudah ngerti paham betul bahwa agama yang dibawa Muhammad adalah agama terbaik yang diberikan Allah kepada manusia. Laulal malamatu Seandainya bukan karena caciyan Awahidharumah sabbatin Atau celaan, sindiran Kata orang sekarang Nyinyiran <gülüyor> Kalau bukan karena takut di saya La qabil tu Samahan saya akan terima agama Muhammad dengan lapang dada Tapi karena saya takut Khawatir saya digrenangi Saya dicaci maki sama Orang-orang, saya nggak mau nerima agama Muhammad, meskipun hati saya ngerti Itu bener Tapi saya tidak mau bersahadar, gitu. Makanya Nabi tatkala di akhir-akhir hayat Abu Talib mengatakan, Ya Aamiyuhai Paman, ku kalimatan ulah Katakan satu kalimat agar aku bisa menegakkan hujah di hadapan Allah untuk menolongmu. Dia nggak mau nerima Abu Talib karena dia menganut madhab pekewu. Jadi jangan terlalu pekeuwan karena kita ini rata-rata orang Jawa itu kakean apa? pegewuh mengemalkan sunah pegewuh aduh kowe piye apa pokok pegewuh diundangi apa namanya genduren wah aku nek ra teko semuanya serba pegewuh sedekah bumi wah aku ki kejatah kon mikul ndas aku nek ra mikul aku pegewuh kita kan harus bermasyarakat janganlah kalian menyembah masyarakat la tak budul masyarakat Tapi beribadahlah kepada Allah. Dan kenyataannya banyak As-salafiyyin ahli sunnah tiwal jamaah kokoh berpegang teguh dengan sunnah. Di zaman ini utuh-utuh saja badannya, tidak tergores kulitnya, bener tidak? Antum yang hadir di sini jadi saksi lo ya. Menjauhi perbuatan bid'ah. Kita hanya butuh menarik garis tegas di awal. Tapi antumnya diundangi acara bid'ah teko. Aku gur nganu kok nunggu wet Aku gur ning njaba ndak boleh Kita menghadiri sebuah acara kebidahan, Kalau antum malah maju mundur maju mundur malah gaek gayaknya terus. diundangi terus engko malah malah didapuk jadi panitia. Seperti itu. Tambah rekoso kan. Tapi kalau dari awal nuwun sewu kula mboten nderek. Nek liyane kerja peti mangkat kula nek niku kula mboten. Dari awal Kedua diundangınun, saya ugalam batun, sesu sah diundang. Ketiga diundangira tahu teko, jleh dew. Oh, kanokiwes, ranida ge, itu kan? Gitu. Kita ini sama-sama hidup di pedesaan, jadi ngertilah suasana suhu politik di pedesaan kayak apa itu ngerti. Insya Allah nggak jauh bedas ini dengan sana. Itu. Jadi iman itu kamsununat, Pengetahuan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan yakin kalau nggak mau mengucapkan lisan kufur dia ijmaan dengan kesepakatan para ulama yang jadi masalah adalah yang harus kita pahami bahwasanya iman itu memiliki rukun dan memiliki pokok dan memiliki cabang yang menjadi pokok keimanan itu satu adalah qaulul qalbi qaulul qalbi itu adalah ma'rifah membenarkan terhadap Islam ini Kemudian amalul qalbi ada kaulul qalbi ada amalul qalbi amalul qalbi itu harus ada kalau kaulul qalbi nggak ada kufur seseorang amalul qalbi nggak ada kufur seseorang amalul qalbi itu apa amal hati seperti apa khawia takut ya tawakal roja itu semua adalah amal-amal hati kalau itu nggak ada kufur kita makanya ada hadis seorang itu mau mati weling tolong nanti saya mati bakarlah badan saya lalu abunya sebarkan ke lautan itu dalam hadis diceritakan seperti itu ketika dibangkitkan Allah tanya apa yang membuat engkau melakukan itu kamu tidak meyakini kemahakuasaan Allah kenapa kamu lakukan itu, karena saya takut kepada engkau wahai Allah dia diampuni dosanya dimasukkan ke dalam surga karena dia masih memiliki amal hati, yaitu apa al-khasyah, takut gitu dia masih memiliki amal hati Jadi yang harus ada pada keimanan itu Satu, kaulul kolbi Dua, amalul kolbi Yang ketiga, kaulul lisan Yaitu disebut dengan ikrar tadi Harus ada, tiga ini Seorang punya kaulul kolbi Punya keyakinan Punya amalul kolbi Punya roja, khau, pasrah, bongkoan, marang, Allah dan Tapi dia tidak mau mengikrarkan Tidak mau bersyahadat, kafir dia Yang keempat adalah amalun Amalul caware. Nah, amalul caware ini diperselisikan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan perselisihan ini akan menjadi jelas tatkala antum menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Ada tidak amal caware? Pertanyaannya ada apa tidak amal jawareh yang jika ditinggalkan mengakibatkan orang menjadi kafir. Ada tidak? Apa kalau ada? salat. Selain salat ada? Tidak ada. Dan hukum salat ini pun diperselisihkan para ulama. Benar apa tidak? Para sahabat berselisih tentang hukum orang yang tidak salat. Dan para ulama kita baik di masa dulu maupun di masa sekarang berselisih tentang hukum yang hukum orang yang tidak salat. Kalau antum mengikuti pendapat orang yang tidak salat itu tidak kafir, maka berarti tidak ada amal jawarih yang jika ditinggalkan mengakibatkan menjadi kufur. Benar tidak? Salat satu-satunya amalan yang jika ditinggalkan mengakibatkan kafir. Kalau antum memilih pendapat ariq salat orang tidak salat itu tidak kafir, berarti tidak ada amal jawarih yang jika ditinggalkan mengakibatkan menjadi kufur. Gitu. Jadi kalau seseorang memiliki kaulul kalbi Memiliki amalul kalbi Dan memiliki ikrarun bilisan Mengikrarkan dengan lisannya Tapi dia tidak punya amal jawari Atau dia meninggalkan amal jawari Ini statusnya menurut sebagian ulama masih muslim Masih muslim Nah inilah yang dibingungkan oleh sebagian orang Kemudian menuduh dua Itu baham murji'ah Orang sah perlu ngamal Lep amal itu tetap perlu semakin banyak amalnya bertambah keimanannya, semakin berkurang amalnya akan melemah keimanannya yang jadi persoalan, jika seseorang itu tidak punya amal jaware kafir apa tidak gitu loh. itu pertanyaannya kalau naik dan turunnya jelas ahli sunnah sepakat amal itu bertambah dan berkurang, masalahnya ketika ada orang tidak punya amal jawareh itu masih muslim apa tidak Sebagian mengatakan masih muslim karena dia menganut pendapat orang yang salat itu orang tidak salat itu tidak kafir. Kalau antum memilih pendapat orang yang tidak salat itu kafir, ya berarti tidak ada. Gitu. Amal jawari harus menjadi sebuah pokok dari keimanan. Apa itu salat menjadi pokok yang harus ada. Jika ditinggalkan kafir. Tapi kalau antum milih pendapat kedua, tidak ada amal jawari yang jika ditinggalkan mengakibatkan menjadi maafir. maknanya pokok keimanan yang menjadi inti dari keimanan itu hanya kaulul kolbi amalul kolbi dan ikrarun bilisan tetapi amal jawari jika ditinggalkan mengakibatkan iman menjadi merosot tapi tidak sampai derajat kekufuran, paham gak ini kira-kira perbedaannya apa dengan murjiah kalau begitu perbedaannya orang murjiah mengatakan iman tidak bertambah dan berkurang jadi imannya Abu Bakar dengan imannya orang yang paling bejat itu sama karena sama-sama memiliki qawlul kalbi, amalul kalbi dan ikrarun bilisa ini bukan madhab murjiah bukan, makanya alimam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ditanya apakah perselisihan yang terjadi di sesama ahli sunnah bahwasanya orang yang tidak salat itu tidak kafir ataukah kafir tentang orang yang tidak salat kafir apakah tidak itu itu perselisihan yang terjadi di antara sesama ahli sunnah atau perselisihan yang terjadi antara ahli sunnah dengan murciah kata beliau itu perselisihan yang terjadi di antara sesama ahli sunnah maknanya orang mengatakan orang yang tidak salat tidak kafir itu masih ahli sunnah dan imam syafi'i termasuk yang memilih pendapat tidak kafir imam al bani termasuk yang memilih pendapat tidak bahkan sebagian ulama mengatakan yang mengatakan tidak kafir itu adalah pendapat jumhur pendapat mayo ritas. nanti akan kita sampaikan dengan lebih mendetail lagi tentang hukum orang yang tidak sholat tetapi yang penting ini kita harus bisa memahami mana batasan antara pemikiran murjiah dengan pemikiran ahli sunnati wal jamaah perbedaannya adalah ahli sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang İmam Abu Bakar al-Isma'ili, "Mengatakan lagi, wa inna dan min ahli tauhid. Bahwasanya salah satu dari ahli tauhid, waman Yusali muslimin dan orang-orang yang solat menghadap ke kiblatnya kaum muslimin, orang Islam, ini ya, punya tauhid, ya, dan dia solat menghadap kiblat, lauirta seandainya ia melakukan satu dosa, auzunuban atau dosa-dosa." kasir rotan yang banyak, sholawatir baik yang kecil, auqabair atau yang gede-gede, dosa kecil itu apa definisinya? dosa gede itu apa definisinya? dosa besar itu adalah sebuah dosa yang diancam dengan siksaan yang keras di dunia maupun di akhirat. itu dosa besar. diancam dengan neraka dan diancam dengan ungkapan-ungkapan yang keras seperti dilaknat misalnya, laknatullahi Allah apa gitu Allah melaknat pelaku ini berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. <gülüyor> tetapi kalau dosa kecil yang dilarang tetapi tidak sampai mendapatkan ancaman-ancaman keras maka itu adalah dosa kecil. Dan kaidah Ali Sunnah mengatakan ma al ma Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Halah saya itu guru gabrul tempe siji pasar. Tempe siji ning bendino Kawinnya sebuah pasar setahun untuk pirang pirang ton gitu ya, itu dosa kecil kalau dilakukan. Seperti taur tadi, halah kan saya mohon maaf saya jangan ke rumah saya saya lagi nggak di rumah padahal mungil tritis. Tapi itu dilakukan menerus, terus menerus. menerus jadi dosa besar itu. Naudzubillah mindahlah dan tidak ada dosa besar jika senantiasa diirinya pak istighfar taubat kepada Allah. Dan taubat yang diterima itu berjanji Tidak akan mengulangi Ini minggu abang-abang lambe ya Sama saja masih dosa besar Ma'al-iqamati alat tawhidi Dia itu pelaku dosa yang banyak Tetapi dia masih memiliki tauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wal-iqraru bima iltazamahu Wa qabilahu anillah Dan dia mengikrarkan Apa yang wajib bagi dia Dan dia menerima apa-apa yang datangnya dari Allah Orang seperti tidak kafir Dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Allah berfirman Allah mengampuni dosa selain syirik Bagi orang yang dikehendaki Ini adalah poin yang penting Yang menjadi pembeda antara pemikiran ahli sunnah Dengan pemikiran khawarij Yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar Ada sebuah buku hitam Yang sangat tidak rekomen Judulnya Al-Kawasif Al-Jaliyah Fil-Kufri Daulati Suudiyah menyingkap tirai Untuk menguak kekafiran Kerajaan Saudi Arabia Yang ditulis oleh Abu Muhammad al maqdisi Yang diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Saudi di mata seorang Al-Qaeda Itu isinya buku itu mengusung paham khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Abu Muhammad Al-Maqdisi dulunya orang Al-Qaeda. Kemudian dia mem memfatwakan sudah ditulis bantahnya oleh Syekh Abdul Aziz Arrais dalam kitab Tabdid fi Kawasiful Anid fi Takfirih lidaulati Tauhid. İzlediğiniz situ Abu Mahmud al di sini, Orang yang dulu pernah mengkafirkan polisi, Dan boleh membunuh polisi, Dan merampas senjatanya polisi. Seperti itu. Mengerikan itu. Dan diikuti oleh sebagian pelaku terorisme yang merampok. Atau kok emas katanya, Oh itu kan fa'i katanya. Itu rampasan perang. Merampok itu dikatakan fa'i. Kenapa kamu merampok bang? Oh itu kan fa'i. Fa'i itu harta rampasan perang, Yang didapatkan tanpa melalui proses, Pertempuran. Itu fa'i tapi kalau setelah melalui proses pertempuran namanya mah, seperti, itu. dan dia nyolong di toko emas dibilangnya fa'i, enak eh, menejah <laughs> nyolongnya terus <gitu. laughs> dengan alasan apa? fa'i seperti itu jadi ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan pelaku dosa besar berbeda dengan madhab khawarij yang dia melakukan pelaku dosa besar Seperti Saudi Arab yang dikafirkan kenapa? Oh ada bank riba di sana. Apa riba itu kafir? Kafir tidak. Tidak. Orang berzina kafir tidak? Tidak. Tetapi dalilnya la yazniz zani yazni mu'min. Tidaklah seorang yang berzina tatkala dia berzina dia itu beriman. Tidak beriman orang berzina ketika dia berzina. Ya. Itu hadis seperti itu banyak. Ya. Dan itu dalil yang dinukil secara sepihak dan sebagian saja kemudian diambil kesimpulan sepihak yang tidak dikembalikan pemahaman hadis tersebut kepada pemahaman kaum salaf. Dan ahli sunnah itu diantara metode mereka di dalam berdalil mengumpulkan banyak dalil, kemudian dikomparasikan baru diambil kesimpulan supaya tidak berbenturan satu dalil dengan yang lain. Kaidah mengatakan, اِذَا اَمْكَنَ الْجَمْ وَجَبَ Masiru عَلَيْهِ Jika dalil-dalil bisa dikompromikan maka wajib menempuh pengkompromian dalil tersebut. Gitu. <coughs> Kenapa? Karena di sana ada riwayat menunjukkan orang zina itu tidak kafir. Mana? Ada seorang wanita pezina dirajam oleh Nabi. Sampai ada sahabat Nabi melempar wanita itu, celaka engkau. Allah sudah nutupi dosamu kok kamu malah minta dirajam." Sampai darahnya muncrat mengenai mukanya. Kata Nabi, "La jangan kamu celah wanita ini." La katabat la wuziat ala ahlil madinati La Dia telah bertobat dengan satu tobat Kalau tobatnya wanita pezina ini Dibagikan kepada ahli madinah Itu sudah cukup Menunjukkan seorang pezinanya tidak Tidak kafir gitu. Seandainya pun dia tidak bertobat Juga tidak, tidak kafir Dan itu adalah merupakan prinsip akidah Ahli sunnati wal jama'ah Supaya kita tidak mudah-mudahan mengkafirkan orang, kalau antum ikut pengajian kok sukanya kofar kafir, kofar kafir disuruh mengkoleksi antum sudah mengkafirkan berapa orang hari ini sudah dapat berapa ya, apalagi sampai nekat membunuh itu jelas itu adalah pemikiran sesat yang diusung oleh apa namanya akidah yang usang yang diformat ulang, di format dia di apa namanya, dikemas ulang oleh orang-orang khawaris di zaman sekarang Jadi ahli sunnah tidak sembarangan mengkafirkan dan kata-kata kafir itu di dalam syariat kita ada dua ada kafir akbar ada kafir kafir apa kafir asghor saya ikhulisulam ibnu taimiyah mengetengahkan sebuah riset di dalam kitab alif tidak sirotul mustaqim fi mukhalafat ashabil jahim kata kafir itu kalau disebutkan dalam bentuk ma'rifat pakai alif lam al kufru itu maknanya kafir akbar tapi kalau disebutkan dalam bentuk nakirah itu maknanya kafir Asgur, kafir kecil <tuh> dan tidak setiap kata jahiliyah itu artinya adalah kafir karena ada sebagian orang melariskan pemikiran kafirnya dengan membawa-bawa nama bayat kalau belum bayat maka kafir jahiliyah kalau mati jahiliyah itu artinya mati kafir itu tidak betul karena Abu Bakar As Siddiq tak kala dilantik menjadi penguasa Ali bin Abi Thalib tidak membayat beliau sampai kurun waktu enam bulan lamanya. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar selama 6 bulan dan tidak ada satupun sahabat mengatakan Ali telah kafir. Menunjukkan orang yang mencabut bayi dari lehernya itu memang apa? Jahiliyah. Tetapi jahiliyah di sini bukan berarti murtad dan kafir keluar dari agama Islam, gitu ya? Karena ada orang satu kelompok itu senantiasa sampe den-medeni. Wes salat, wes salat aku. Pirang taun lehmu salat. Yo sajeke uripku salat aku dedi ki, "ler ceprot be solak yorak. 10 yıl nih sayahini solat, solat mu rasa? Nga ngapak? Labak wez tau bayat, burungi, Ya yagun yorak sah Karena orang yang belum bayat itu kafir, tidak sah Atus nek bayat neng di, bayat karena ustadku. Aku nek bayat neng itisomke sah, orang-orang sah. We bayatiku tunang ustadku kono. Jadi dia takut. Itu adalah ajaran sesat. Karena tidak setiap jahiliyah Itu artinya kafir Dan tidak setiap lafat kufur Itu artinya kafir murtad Keluar dari agama islam Seperti juga firman Allah Kafirun Barang siapa tidak berhukum Dengan hukum Allah maka mereka orang-orang kafir Apa Penafsiran Ibn Abbas terhadap ayat ini Kufrun Duna kufrin Kufrun layan kulu anil billah kafiran yang bukan kekafiran, kekafiran yang tidak menyebabkan murtad dari agama islam jadi kalau antum dibacakan dalil bu nek ini kafir, kita dalilin dicek dulu maksud kata kafir dalam dalil ini kufur akbar, apa kufur? asfur, caranya ngecek dia tanya sama ahli ilmu jangan gegabah bahwa nek ngono aku kafir bapak boku nek ngonu kafir aku tak bayat karo kuwe se jesuk bucukur anak-anakku, bapakku tak bucu aneh itu sudah Masuk ke dalam perangkap kesesatan Dan kita ada pengalaman nyata Pagi-pagi Ikhwan ngaji ahli sunnah wal jamaah Anaknya mondok di pondok ahli sunnah Pagi-pagi tok-tok-tok assalamualaikum Tok-tok-tok assalamualaikum Salam yang kedua saya bales Jadi nggak usah pulang ya Kalau dua kali sudah dibales itu Ada apa mas? Nangis dia Bengungung itu Bukaan mariro, nangis terseduh-seduh Saya diamkan saja Senangis suata antene <gülüyor> Ini laki-laki loh ini, laki-laki bukan berarti nggak boleh nangis boleh bahkan terpuji di beberapa kondisi. pripun <tuh> mas pun rampung, pun ribun niki, enten opo, niki bojo bulan niku, pun pinten pinten dinten tidak mau bersentuhan kulit dengan saya, katanya saya najis, lalu <tuh> laku katanya saya ini belum bayiat. Itu ada apa dari mana? dodol leng pasar di kandani kancane sesama bakul. Katanya seorang itu kalau belum berbayar tidak sah keimanannya sampai istri saya tidak mau bersentuhan kulit seperti itu. Ini karena pemahaman yang keliru terhadap makna jahiliyah terhadap makna kegufuran. Adapun ahli sunnah wal jamaah mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa pelaku dosa besar. Oke, oh, fandal ya. Kita potong sebentar untuk azan nanti setelah itu lanjut pengajian penuh pelaksanaan waktu salat Isya kita mundurkan.